Cotos-cotosan ya mas ya yeah. <laughs> Oke, okay, langsung aja lagu yang kedua dari saya Barangan Lagista Dan Arya juga special untuk semuanya Yang sudah hadir pada malam hari ini Ya, cus Kita goyang yeah, yeah. Rrr. Rrr. Oh, yeah. ही kira safara di sini sudah dihadirkan